Yang berikutnya adalah fa'il dari isim-isim fi'il. Fa'ilu asma'il af'al. Ya? Fa'il dari isim-isim fi'il. Kalau judulnya adalah Fa'ilu asma'il af'ali. Yang pertama dapat berbentuk isim dzahir. Ya. Fa'ilnya dapat berbentuk ismu isim dzahir. Contohnya, <manis> Haihata at-tafwuku bigiri ijtihadin. Haihata at-tafwuku pakai kof bigiri ijtihadin. Ya. Ya. Hayhata at-tafawwuku Bigoiri ijtihadin Syahidnya adalah At-tafawwuku Itu adalah fa'il dari hayhata Jadi meskipun dia isim fi'il faham? Faham. Faham. faham? Tapi tetap membutuhkan fa'il At-tafawwuk Itu nanti kedudukannya Sebagai fa'il dari hayhata Bigoire ijtihadin Di situ anda baca Tanwinnya Ijtihadin Tanwin itu adalah Bunyi nun sukun Yang melekat pada akhir Sebuah isimufrod Faham? Kalau diucapkan Dengan berbunyi Nun sukun Tapi kalau tertulis dengan dua dhommah. Dua fatha. Atau dua kasrah. Paham? Kitabun, kitaban, kitabin. Semua dengan bunyi tanwin. Kalian harus ingat kuehidahnya. Kitabun, kitaban, kitabin. Di situ ada harokat ikhrop. Dan di situ juga ada tanwin. Jelas? Pertanyaan saya, mana harokat e'rob, mana tanwinnya? Ya. Doma yang pertama itu isi mufrad. Doma yang kedua itu harokat tanwin sama seperti kitaban kitaban dengan dua fathah paham fathah yang pertama itu harakat nasabnya harokat i'rab tanda nasabnya isim mufrad fathah yang kedua itulah Tanwin yang melekat pada akhir Sebuah kata Jadi kalau ditanya Baitin Min baitin Baitin dimajurkan Mana harokati i'rab kasroh yang pertama Mana tanwin kasroh yang Kedua Jadi kita kembali Hayat takat taufu wuku bigoi ri ijtihadin, yaitu at taufu nanti dia sebagai fa'il dari hayatah, fa'ilnya di sini berbentuk isim zahir, terlihat dengan jelas berbentuk isim zahir. Yang kedua, terkadang fa'il itu berbentuk domir mustadir, ya, terkadang. Fail itu berbentuk domir mustatir. Contohnya, aswaliku walqazibu syaitana. Ya, aswaliku ya, orang yang jujur wal kadzibu dan orang yang berdusta syattana keduanya itu iftaruqa terpisah berpecah ya syattana kan bermakna iftaruqa boleh ya karena syattana itu termasuk isim fiil lafadznya boleh mufrad boleh musanna boleh jamak Paham? tergantung konteks yang diinginkan kalau konteks yang diinginkan adalah musanna syatana berarti mengandung domir musanna kalau konteksnya yang diinginkan adalah mufrod berarti syatana mengandung domir mufrod kalau konteks yang diinginkan adalah jama berarti syatana nanti takdirnya adalah jama paham ini? misalkan kita buat Asfal dihu, walkal zibu, ya? Asfal lihu syatana. Maka fa'ilnya di situ adalah domir mustadir, takdirnya hum kembali ke tiga di belakang itu. Jadi fa'il dari isim fi'il itu boleh berbentuk domir mustadir. Ingat ya, jangan karena kalian anggap dia isim dia enggak punya fa'il. Dia isim, isim fi'il. Tapi tetap butuh kepada fa'il. Yang ketiga, terkadang fa'il dari isim fa'il isim fi'il berbentuk domir mustatir wujuban, ya domir mustatir wujuban di mana tempatnya nantinya. Terkadang fa'il dari isim fi'il itu berbentuk domir mustatir wujuban pada isim fi'il mudhori dan pada isim fi'il amr. Ya. Pada isim fi'il mudhori. Ya, isim fi'il yang bermakna fi'il mudhori. Dan pada isim fi'il yang bermakna amr. Kalau pada amr, isim fi'il amr itu untuk semua takdir. Dari mukhotobnya ya, anta sampai antunna. Itu semuanya mustatir wujuban. Kalau nanti pada fiil mudorinya itu pada takdir ana nahnu, ya kalau pada fiil mudorinya pada takdir ana dan nahnu. Sepertinya kita buat contoh so <iction>? <referringauft towers> <throat> ya rojulu, ya so ya rojulu. Diamlah engkau wahai seorang laki-laki. Fa'ilnya nanti yaitu berbentuk dhamir mustatir wujuban, takdirnya adalah anta. Ya, mustatir wujuban, takdirnya adalah anta. atau contoh seperti wahan min qaulin shodiqin ya atau wahan min qaulin shodiqin saya merasa kagum dari perkataan yang jujur. Ya. Wahan. Di situ kan fi'il mudori. Paham? Takdirnya adalah Atta'ajjabuh. -ad ya. Maka nanti wahan. Di situ failnya adalah Domirun mustatirun wujuban Takdiruhu ana. Ya. Takdiruhu ana. Jadi ingat semua isim fiil tetap membutuhkan fa'il. Jelas? Fa'il terkadang bisa berbentuk isim zahir, terkadang bisa berbentuk domir mustatir, terkadang bisa berbentuk mustatir jawazan, terkadang bisa berbentuk mustatir wujuban. Sesuai dengan konteks dari fiil tersebut. Yang berikutnya, kedudukan isim fi'il dan fa'ilnya. Jadi, kita harus mengetahui, ketika kita jumpai isim fi'il dan fa'ilnya, maka isim fi'il dan fa'ilnya ini pasti memiliki kedudukan. Ditulis, isim fi'il dan fa'ilnya itu sekedudukan dengan jumlah fi'liyyah. Ya. Isim fi'il dan fa'ilnya sekedudukan atau sama kedudukannya dengan jumlah fi'liyyah. Beras. Artinya ketika kita mengi'rab jumlah berlaku i'rab untuk jumlah fi'liyah maka berlaku juga untuk fi'il dan isim fi'il dan fa'il fa'ilnya Paham? Isim fi'il dan fa'ilnya itu kedudukannya sama dengan kedudukan jumlah fi'liyah. Artinya kalau didapatkan dalam sebuah susunan kata, maka ikrot yang berlaku pada jumlah bilia itu juga berlaku pada jumlah eh, pada isimfi, isimfiil dan fa'ilnya. Berarti kalau dari contoh kita, aso dikualkalibu sarkana. Apa ikrot sarkana di sini? dan fa'ilnya ya isim fi'il dan fa'ilnya berlaku hukumnya jumlah fi'liyah si jadi bagaimana ketika kita mengi'rab jumlah fi'liyah si maka begitulah hukum yang berlaku pada isim fi'il dan fa'ilnya kalau contoh sah ya rajulu apa i'rabnya di sini jadi sekali lagi ingat isim fi'il dan fa'ilnya itu sekedudukan dengan jumlah fi'liyah. Maka semua hukum yang berlaku pada jumlah fi'liyah dalam sisi ikhrop. Berlaku juga untuk isim fi'ir. Baik menjadi na'at, menjadi hal, menjadi khobar. Semua pokoknya ikhrop jumlah fi'liyah berlaku. Yang jumlah fi'liyah berlaku juga untuk isim fi'ir. Yang berikutnya adalah amalu ismil fi'li, amalan isim fi'il. Ya. Beramalnya isim fi'il. Isim fi'il beramal sebagaimana fi'il yang dia gantikan. Nanti kalau kita belajar memutih, semua pawaid yang anda kasih, anda mau tuliskan pakai bahasa Arof. Nah, nah, jadi kalian berlatih kalian, memang menulis. Semua anda dikte nanti, anda kasih dengan tulisan bahasa Arof. Nah. Isim fi'il, beramal sebagaimana fi'il yang dia gantikan. Apabila fiil yang digantikan itu adalah fiil lazim ya, ya, ya, ya. maka isim fiil hanya merupakan fail saja ya isim fiil beramal seperti fiil yang dia gantikan seperti kan Hayhata kan fiilnya adalah bauda. Syattana fiilnya adalah iqtarofa. Maka syattana hayhata itu nanti akan beramal sebagaimana fiil bauda dan fiil iqtarofa. Kalau fiilnya adalah fiil yang dia gantikan adalah fiil lazim, artinya hanya membutuhkan fa'il, maka isim fiil merupakan fa'il. Contohnya seperti sa. Bermakna uskut. Sakata yasqutu itu termasuk fiil lazim. Artinya hanya membutuhkan fiil hanya membutuhkan fa'il. Maka sa beramal di sini. Hanya membutuhkan fa'il. Yaitu apa? Dan fa'ilnya nanti dhamir mustatirun wujuban takdiru anta. Jelas? Kenapa? Karena sa menggantikan fiil uskut, yang fiil uskut ini adalah fiil yang lazim bukan muta'addi artinya soh, nanti beramal tapi hanya meropakkan fa'il saja dan apabila fiil yang digantikan adalah fiil yang muta'addi ya, apabila yang digantikan adalah fiil yang muta'addi maka isim fi'il merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ulun Ya, yeah. Isim fi'il merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ulun dih. Contohnya seperti ha Hazari Al-Ghudba Hazari Al-Ghudba Hazari itu maknanya sama dengan ihzar berhati-hatilah al-godoba dari kemarahan jadi hazari karena yang dia gantikan adalah fi'il ihzar yang ihzar ini adalah fi'il yang muta'addi, butuh fa'il dan butuh makulun bi maka hazari nanti punya fa'il, punya makulun Fulbi. Hazari, fa'ilnya nanti domir mustatir, wujuban, takbirnya antar. Jelas kan? Karena ihzar adalah fi'il fi amr, fi -am, takbirnya antar. al ismun mansubun walamatun aslihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirih liannau ismul mufradi makulun bi dari Hazari. Paham? Jadi semua isim fiil kalau yang semuanya beramal paling kurang merupakan fail. Kalau yang fiil dia gantikan adalah fiil lazim, maka isim fiil di sini merupakan fail. Kalau yang dia gantikan adalah fiil mutaaddi, maka isim fiil di sini merupakan fail dan menasabkan maf'ulun, maf'ulun nih. Ya. Faedah oh, berikutnya dicatat Tidak boleh mendahulukan ma'mul terhadap isim fi'il. Tidak boleh mendahulukan ma'mul terhadap isim fi'il. Terhadap isim Tahu ya? Kita sudah punya istilah kemarin. Ada amil, ada makmul, ada amal. Ya? ya, ya, ya, ya. Hazari al-ghodobah, Hazari itu amil. Al-ghodobah harakat fattah yang berada di atasnya itu namanya amal. Paham? Al-ghodobah itu namanya makmul. Berarti makmul tidak boleh mendahului ikim fa'il. Berarti tidak boleh kalian katakan. Al-ghodobah Hazari. Ya. Ya, ya, ya. Al-Qadabah Hazari Itu tidak boleh Faham? faham, faham, faham. Ma'amul tidak boleh Mendahului isim fa'il Koedahnya Sudah kita sebutkan Ada fi, ada amil Ada amal, ada ma'amul Koedah berikutnya Semua isim fi'il Sifatnya adalah Simai Ini koedah ya Semua isim fi'il Sifatnya adalah simai Yaitu Apa yang didengarkan Dari orang Arab Dinyatakan sebagai isim fi'il Maka Kita menghukuminya sebagai ini sempoi kecuali yang mengikuti wazan faali ya kecuali yang mengikuti wazan faali kalau yang mengikuti wazan faali Bisa dikiaskan dengan fi'il yang lain. Ha? Kalau yang mengikuti wazan fa'ali, maka sifatnya kiasia. Bisa dikiaskan kepada contoh kata yang lain. Dengan syarat fiil tersebut harus fiil yang tiga huruf dan memiliki tafsir yang sempurna. Ya. Dengan syarat fiil yang ingin dikiaskan mengikuti wazan faali. Dia harus fi'il tiga huruf. Tidak boleh lebih dari tiga huruf. Kemudian, Dia memiliki tasrif yang sempurna. Mutashorrif. Yaitu punya tasrif madi, Punya mudori, dan punya amr. Kalau ada fi'il tiga huruf, Kemudian dia Tidak sempurna dalam tasrif, Maka kalian boleh membuat Menjadi isim fi'il. Tapi diikutkan wazan. faali. Fa'ali itu maknanya adalah makna fi'il. Amrnya nanti ya. Ya, ya, ya. Seperti anak anaknya ya. contoh. Dorobah. Tiga huruf tasrif sempurna. Boleh kalian buat dia menjadi isim fi'il. Menjadi dorobih. Bermakna idrit. Syakaroh. Bersyukur. Tiga huruf tasrifnya juga sempurna. Berarti bisa menjadi syakarih. Maknanya adalah uskur. apa maksudnya nih semua isim fiil itu sima'ia, sima'ia itu terima jadi dari orang Arab, apa yang orang Arab tentukan sebagai isim fiil ya sudah gitu, enggak boleh dibuat-buat lagi. Kecuali satu wazan, yaitu wazan fa'ali. Fa'ali ini ingat wazan untuk fiil amar. Dia wazan untuk isim fiil amar. Nah Kalian boleh mengkiaskan setiap fi'il untuk diikutkan wazan fa'ali, untuk dijadikan isim fi'il. Tapi dengan syarat, fi'il yang kalian jadikan wazan fa'ali, dia harus tiga huruf. Jadi kalau intasoro, tidak boleh. Nasoro, boleh. Kemudian fi'il tersebut punya tasrif yang sempurna. Jangan tiga huruf, tapi tasrifnya tidak sempurna. Paham? Maka kalau begitu nanti dia bisa diikutkan wazan fa'ali. Nasoro nasori. Maknanya adalah unsur. Berarti kalau kalian katakan nasori hazar rojul. Ya? Tolonglah laki-laki ini. Itu boleh. Paham? paham, paham, paham. Atau kalba. kamu satu orang laki-laki pukullah anjing ini itu juga boleh atau bermakna bununa nah, cuma satu wazan ini ingat wazan fa'ali itu kalau dibawa ke isim fi'il dia isim fi'il amr Jelas, bukan isim fi'il madi, bukan isim fi'il mudorid, tapi dia isim fi'il amr. Selain daripada lafad ini, semua isim fi'il itu sima'iyah. Terima jadi, apa yang didengarkan orang Arab, ini isim fi'il, ya sudah ini isim fi'il. Tapi kalau kalian ingin main fiyah, ingin coba-coba, saya ingin coba sekali-kali buat isim fi'il ah. Boleh enggak? Boleh. Tapi wazannya cuma satu, fa'ali. Dengan ketentuan, fi'il yang kalian jadikan isim fi'il tersebut, harus tiga huruf, mutasarif, sempurna tasrifnya. Jangan buat isim fi'il dari isim. Paham ini? Saya yang membuat zaidun ah jadi, isim fi'il, zayadik, bisa. Harus buatnya dari fiil, nggak boleh dari isim. Jelas? Ya, isim fiil itu laphatnya nggak bisa berubah, digunakan untuk mufrad, untuk musanna, untuk jama, untuk muzakkar, untuk mu'anat, tetap dengan laphat yang sama. Bagaimana cara membedakannya? Kau ada laki-laki, berarti takdirnya apa di situ? Anta. Tapi kalau misalkan anak katakan Dorobi, tapi yang anak aja bicara itu perempuan, misal misalkan, berarti takdirnya di situ? Anti. Kalau anak katakan Dorobi, tapi yang anak aja bicara itu banyak orang laki-laki di situ, Dorobi Hazal Kalber, takdirnya adalah Antum. Kalian banyak laki-laki, pukullah anjing ini. Paham misal? Tapi ya, ya, ya, anda cukup kan? Subhanaka Allahumma rabbanahu wa bihamdiq. Haduallah, ilaha illa anta. Dalgurukah wabillahi.